Artis yang kedua cantik, luwes anggun, langsung saja Nasya panggilkan ada Anissa Rahma Morata. Terima kasih, Ibu gimana kabarnya semuanya baik, Alhamdulillah Minat Hanjung semuanya terima kasih buat atensinya ya.